الحمد لله الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد حاضرين أي الأخوة بارك الله فيكم Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala Yang telah menjadikan Waktu-waktu tertentu Tempat-tempat tertentu Bagi hambanya untuk mengkhususkan beribadah Dengan berbagai macam ketaatan Ketaatan yang Allah perintahkan Sehingga dalam hal ini Perkara yang wajib untuk kita ketahui bersama adalah Seorang muslim Hendaknya beribadah kepada Allah yang telah menciptakan dia Yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan serta mentaati Allah Azza wa Jalla pada seluruh aspek kehidupan di sepanjang hidupnya dia Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala Firmankan di dalam Al-Hijr pada ayat yang ke-99 Wa'bud rabbaka hatta ya'tika al dan Sembahlah Rokmu, beribadalah kepada Rokmu, taatilah Rokmu. Siapa Rok? Yaitu Taatilah Zat yang telah menciptakan manusia menciptakan alam semesta yang kita mengenal bahawa seluruh isi alam semesta ini asalnya ialah diperuntukkan untuk hamba-hambanya sebagaimana Allah azza wajalla muliakan Adam dan Hawa ketika keduanya belum terusir dari jannah yaitu Allah azza wa jalla perintahkan wa minha ragadan haitsu shi'tum saatu peringatan wala taqrabu hadhihi asyjarah fa takuna minadh makanlah apa saja yang Allah datangkan Allah anugerahkan Allah karuniakan dengan jenis makanan yang cukup banyak Tapi jangan kamu dekati hadihi syajarah Jangan kamu dekati pohon ini Tapi iblis Tidak ingin namanya orang-orang yang baik itu Tetap berada di atas kebaikan Karena itulah sering kita mendengarkan Sering kita diingatkan Tentang Tipu daya iblis Tipu daya syaitan Berkali-kali kita diingatkan bahwa Inna syaitan Adu'um mubin Syaitan itu musuh yang sangat jelas Maka Maka Iblis pun menggoda Adam Qala ya Adam Wahai Adam Hal aduduka ala syajaratil khuld Wa mulkin la yabla Dirayu, dibujuk Karena memang Iblis memposisikan Inni lakum mala minan Aku terhadap kamu berdua termasuk penasihat setia, temanmu yang baik. Enggak mungkin saya akan nipu kan begitu. Ini ya, namanya iblis. Maka di sini barakallahu fiikum sudah jelas, sudah nyata karena memang iblis sepon. Bahkan upaya yang sangat kuat, Tekadnya yang luar biasa, tapi azza la uguyan nahu bersumpah demi kemuliaanMu, yaitu siapa Allah azza wajjuh sungguh akan aku sesatkan mereka semua, akan aku goda mereka semua. Illa ibadaka minhum Al-mukhlasin Kecuali hamba-hambamu Yang kamu pilih mereka-mereka yang Senantiasa Berada di atas ketuaatan Allah beribadah kepada Allah Dan tidak ada tendensi Apapun dalam beribadah kecuali apa? Kecuali keikhlasan yang mereka Tanamkan Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam pohon al-khuld? Makanya dikatakan oleh para mufassirin bahwa sesungguhnya Adam dan Hawa digoda dan dikeluarkan dari syurga yang dikatakan dia makan buah khuldi itu penamaan dari siapa? Iblis. Adapun dalam Al-Baqarah itu dikatakan kamu jangan mendekati pohon ini, kan begitu. Maukah, kata Iblis, aku tunjukkan kepadamu pohon yang abadi, yang membuat kamu tidak akan terusir. Coba, kan sebaliknya. Dan kerajaan, namanya kerajaan, kekuasaan, yang dikatakan tidak akan pernah sirna siapa yang tidak mengharapkan. Kalau dia itu berada pada kepemimpinan berada pada kedudukan yang selamanya tidak ada yang merongrong. Siapa yang tidak ingin? Kan begitu. Barakallahu fikum. Sehingga di sini, ma'asyiral ikhwah, kembali sepantasnya kita bersyukur dan memuji Allah zat yang telah menjadikan musim-musim waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, Agar seorang itu beribadah Untuk mengingatkan Meskipun namanya ibadah itu Sesungguhnya tidak mengenal musim Dan tidak mengenal Pembatasan waktu Tetapi hendaknya seorang senantiasa beribadah kepada Allah Taat kepada Allah tadi That yang telah haba yang telah menciptakan dia yang mengandurakan berbagai macam kenikmatan yang menyembuhkan kalau seorang sakit yang mengkabulkan ketika seorang memerlukan keperluan hajat apapun yang diminta Allah Azza wa akan mengkabulkan permintaan seorang hamba maka Allah Azza wa perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin beribadahlah kepada rabbmu ta'atilah rabbmu sampai kapan sampai datang kepadamu al yaqin yang dimaksud al yaqin ialah al maut sampai datang kepadamu kematian Ya mohon maafkan kadang ada istilah-istilah Oh kesempatan masih banyak kok Saya masih sehat, umur saya masih 20 tahun Umur saya masih 30 tahun Toh jatah saya itu masih panjang, 80 kan begitu Siapa yang menjata 80? Kan begitu, Barakulah Fikum Bahkan Satu kesempatan kali ini tidak akan terulang pada kesempatan yang berikutnya Kemudian qala ba'dussalaf sebagian ulama salaf berkata Laisa li'amali muslim ghayatuhu atau ghayatun dunal maut Tidak ada yang namanya amal perbuatan bagi seorang muslim Itu keberakhiran Sebelum seorang itu meninggal Tidak ada apa? Batas akhirnya Sehingga Kita mengenal bahwa Allah Azza wa Jal menjadikan pada musim-musim tertentu Bulan-bulan tertentu Itu ada ibadah khusus Pada tempat-tempat tertentu Itu jika seorang beribadah Dilipat-gandakan Persiapkan Dengan persiapan yang sebaik-baiknya Tentunya kita semua Mengetahui bahwa kita Di penghujung Bulan apa ini Nah tak yakin betul ha yakin yakin ya harus yakin ya. tidak boleh ragu kan enggak katanya kata orang gitu di kalender juga bilangnya begitu jangan taqwallakum karena kalau enggak begitu nanti kita Ramadan besok apa iya apa kan begitu nah jangan tetap dalam posisi kita meyakini hanya terkait dengan masalah tepatnya nama kalau eh, di sebagian kalender itu kan tanggal satunya itu kan Selasa begitu ya Ramadhan. Barokatul Affiqum. Sementara sebagian sudah menetapkan bahwa satu Ramadhan itu nanti akan jatuh pada hari Senin besok itu tanggal enam. Barokatul Affiqum enam Juni. Al-muhim insyaallah kita menunggu tentang apa? ketetapan dan berita dari pemerintah karena memang yang berhak serta rakyat itu diperintahkan dalam hal menetapkan kapan besok puasa dan kapan besok Id itu kembali nya kepada penguasa. Nah Yaitu Allah Azza wa Jalla menjadikan pada bulan Ramadhan itu puasa Yang itu menjadi kewajiban Bagi seorang muslim Setiap individu muslim Bagi yang laki-laki Maupun yang wanita Orang yang mungkin tua Yang posisinya masih ada kemampuan Berpuasa Anak-anak yang sudah balik Demikian pula yang belum Sebagai bentuk Tadriban lahum Latihan bagi mereka Dilatih anak-anak Meskipun usia-usia mereka Kadang ada yang 8 tahun Ada yang 9 tahun Ada yang 10 tahun Yang belum masuk Kepada usia bulu Sebelum sampai balik Diajari Dididik, dibiasakan sehingga karena memang seorang muslim tidak memiliki akhir yaitu keberakhiran ibadah sebelum seorang meninggal sepantasnya seorang untuk memotivasi bersungguh-sungguh dan Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu-waktu tertentu yang Allah khususkan Dan di tempat-tempat tertentu yang Allah muliakan dan Allah khususkan seorang beribadah Ya mungkin kita tidak jauh-jauh misalnya dalam hal tempat Kita tidak jauh-jauh dalam hal tempat Meskipun di sana ada keutamaan yang mulia yang berlipat ganda seperti Masjidil Haram, demikian pula Masjid Nabawi, demikian pula Masjidil Aqsa. Contoh yang paling mudah ialah masjid-masjid yang dibangun kaum muslimin yang dipakai untuk salat apa? berjamaah. Yang dipakai untuk salat berjamaah. Kalau ada seorang sholat di rumah dan dia tidak berjamaah di masjid, sah sholatnya? Sah tidak? Laki-laki, seorang laki-laki ya. Bukan seorang wanita, seorang laki-laki yang sudah balik. Dia sholatnya di rumah, tidak di masjid. Sah sholatnya? Huh? Berdosa, solat masih berdosa. Betul. Kenapa berdosa? Huh? Dia berjamaah dengan keluarganya, tetap berdosa? Tidak. Para kawaf, tetap berdosa walaupun berjamaah, karena kewajiban berjamaah bagi laki-laki di mana? Di masjid. Banyak para ulama menyatakan firman Allah, "Warka'u maar rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk di masjid." Nah, tapi sah salatku. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah al ketika menyebutkan tentang qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa alihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan Satu amalan Siapa yang berbuat satu kebaikan Ibadah tentunya Salat atau puasa Atau sodaka Yang termasuk padanya zakat Dimana dalam hal Melaksanakan amal tersebut Tidak Pada Atau tidak berada di atas Apa yang kami perintahkan Maka amal tersebut Tertolak Amal tersebut tertolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat yang Sahih memperingatkan kan begitu ya tentang apa besarnya perhatian masalah sholat jamaah sampai-sampai seandainya orang-orang yang tidak berangkat rumahnya mau diabaikan kan dibakar kan begitu. Dengan kata lain bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan jamaah salat fardu di rumah. Sementara beliau mengatakan apa? Satu amalan yang tidak dijalankan di atas perintah kami tertolak. Apa maknanya tertolak? Tidak diterima kan begitu. Salat di rumah diterima tidak? Diterima tidak? Haji Ibu ya, kawan diterima tidak? Kalau dia ikhlas, ya diterima. Hanya apa? berkurang baik sisi pahala. Berkurang kan begitu. <tuh> Makanya dikatakan Ibnu Rajab bahwa ada satu amalan jangan sekali-kali seorang langsung menimbang takarannya ialah hadis ini antara ditolak dengan diterima. Barakallahu fikum. Ini perlu didudukkan. Jika Kekurangan-kekurangan yang ada tadi tidak sampai membatalkan maka disebut apa amalannya apa? Nah, pesun amalannya berkurang kan begitu? Amalannya berkurang sehingga demikian sesungguhnya seorang muslim dalam membimbing menempatkan jangan sampai kemudian Berlebihan dan kelewat batas kita Dalam menghukumi saudara kita Hanya saja dalam hal Perkara bahwa solat di rumah Walaupun dia mungkin berjaman dengan keluarganya Tetap dikatakan sah Tidak bermakna bahwa itu rekomendasi Usaha tadi ngomong Boleh-boleh saja kok Kan begitu ya? Tidak Dia berkurang Nah seorang muslim ketika beribadah Mencari yang lengkap Mencari yang sempurna atau selamanya mencari yang kurang? Apa pertanyaannya? Setiap individu Muslim kalau beribadah penginnya sempurna, yang lengkap atau senantiasa kurang? Apa jawabannya? Inginnya lengkap, inginnya sempurnakan begitu? Ya, kan begitu. Yeah, kan begitu? Jangan kemudian terus dikatakan ya jadi orang Muslim itu jangan yang militan-militan yang biasa-biasa saja. Kita sholat bersama di masjid juga biasa-biasa saja kan gitu ya. Ya tidak kemudian membentuk seorang militansi tidak menjaga lima waktu tepat pada waktunya ke masjid biasa-biasa saja. Kita juga makan nasi kan begitu. Kadang kita juga sakit barakalafikum. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika sakitnya belum minta dipapah ke masjid. Lah kita mungkin baru safar, capek sedikit, pusing, uzur. Kan menguzurkan diri, kan begitu ya. Menguzur-uzurkan diri. Betulkah itu uzur atau tanda kutip kemalasan, kan begitu ya. Bisa saja yang kedua, kita masih malas. Kita masih apa? Malas. Padahal yang namanya ibadah, seperti tadi yang dikatakan sebagian salaf, tidak ada amalan bagi seorang muslim. Keberakhiran sebelum apa? Sebelum seorang meninggal. Sebelum dia meninggal, itu tidak ada keberakhirannya. Terus, apapun yang dikerjakan. Ketomaan yang sengsinya seorang itu, tanamkan. Tapi kadang kita gebalik Karena memang seringkali kita Ukurannya, timbangannya Ya dengan sesuatu yang nampak Dengan sesuatu yang Nampak Misalnya ya Mohon maaf ya masjid ini misalnya kan Barang siapa yang Lima waktu tepat Tidak pernah alfa Seminggu langsung hadiahnya umroh Mungkin enggak cukup mesti dinikan pikir ya. Hadiahnya apa? Umrah, mungkin enggak cukup. Nah, siapa yang enggak pengin umrah kan, begitu ya? Gratis kan begitu. Seandainya demikian. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan pada riwayat yaitu Uh, hadith Anas Man adraka imam fi takbiratul ihram 40 siapa yang mendapati menjumpai takbiratul ihram imam ketika takbiratul Allahu akbar pada rakaat pertama tentunya selama 40 dan tidak dikhususkan pada pada Masjid Nabawi yang sering kita dengarkan adanya arbainan di Masjid Nabawi kan begitu ya dan arba'inan di sana itu 5 hari. Eh afwan, 8 hari kan. 5 waktu kali 8 jadi 40 begitu. Arba'inannya di Masjid Nabawi. Tidak, semua masjid, selama masjid itu masjid yang dibangun di atas keikhlasan dibangun di atas dalam rangka untuk ila kalimatillah, memuliakan dan meninggikan kalimat Allah. Masjid dalam rangka untuk tempat beribadahnya. Ko musim seorang solat di situ. Lima waktu terus dia jaga selama empat puluh hari. Ko lahu bara'atan dicatat dan dibebaskan baginya dua hal: bara'atun minan nifab wa bara'atun minan nar. Dibebaskan dia dari kenisfakan penyakit nifab. Dan tentunya semua orang tidak ada yang menjamin bahwa dirinya tidak terjangkit Dan yang kedua dibebaskan dari anar an Dari api neraka Nah Padahal sebagian salaf Kalau kita baca dalam sebagian biografi mereka Dia bercerita tentang pribadinya Mundu Kata dia Sejak empat puluh tahun yang lalu, wasami a'oumana dan muadzin tidaklah seorang muadzin itu mengumandangkan wasami itulununa jalan muadzin dan aku dengarkan muadzin mengumandangkan alam illa wa kuntu fil masjid. Kecuali saya sudah di masjid, saya sudah apa di masjid ini bukan empat puluh hari empat puluh tahun yang lalu sampai sekarang. Tidaklah seorang muadzin mengumandangkan adan pada lima waktu kecuali saya sudah di masjid Lah kalau kita, Alah paling nanti jaraknya antara adan dengan ukoma panjang, atau nanti paling bacanya panjang kan begitu. Apalagi kalau rukunya juga panjang, apalagi kalau sujudnya panjang. Sebentar lagi datang sudah masuk. Kan begitu Fa'ayul ikhwa Sehingga Kita kembali kepada kenikmatan Allah Azza wa Jalla Yang pantas senantiasa kita syukuri Yang pantas senantiasa Hati kita untuk Kita tanamkan Keterpautan bahawa Allah azza wajalla menjadikan musim-musim tertentu, waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu itu dilipat gandakan. Seperti tadi, seorang salat di rumah. Laki-laki salat di rumah, di masjid dilipat gandakan, kan begitu. Dilipat gandakan. Sampai berapa? 27 apa? derajat. Demikian pula Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Terlebih seorang yang mendapati apa malam yang disebut dengan apa? Ya mungkin dengan bahasa yang sudah salah kaprah malam Lailatul Qadar kan begitu ya. ya walaupun Lailatul Qadar kan sudah malam sendiri, malam yang dikatakan apa Lailatul Qadar. Ada keutamaan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan apakah ketika seorang mendatangkan diri dan berpuasa dia dan di malam harinya dia salat kemudian dia juga hiasi dengan membaca Al-Qur'an Al Karim karena banyak riwayat, -riwayat yang menyebutkan bahwa malam itu akan jatuh pada malam-malam ganjil yang sebagian para ulama memutlakan 10 malam terakhir bagian genap mempunyai yang, yang ganjil tetapi apakah seorang yang dalam posisi Di malam itu bersungguh-sungguh Pasti mendapatkan Jawabannya apa? Tidak semua orang Tidak apa? Semua orang Sebagaimana ketika seorang berjihad di jalan Allah Sebagaimana ketika seorang berjihad di jalan Allah Dia membawa senjatanya Dia membawa perbekalannya Berangkat berperang Bersungguh-sungguh dia berperang Terus apakah semua mereka mendapatkan Yaitu pahala jihad fi Fisadillah Belum tentu kadang mendapatkan Oleh karenanya Perihal untuk senantiasa menata Tentang niat meluruskan Mengharap besar kepada Allah Itu membutuhkan kepada pendidikan Kepada pembiasaan yang kita khawatirkan kadang kita sudah Masya Allah mungkin sekian banyak perbuatan yang telah kita perbuat Dan kita menyangka bahawa kita telah berbuat ini dan itu Padahal belum tentu semua tadi Sebuah perkara yang kemudian Di sisi Allah SWT Sebagai ibadah yang diterima Karena dalam hal ini adalah harap-harap cemas bagi seorang Tidaknya seorang senantiasa berharap Tapi sisi lain tidaknya ada kecemasan Tidaknya di sisi lain ada kecemasan Karena itulah hiasi dengan banyak-banyak beristighfar Hiasi pula dengan bersemangat dalam melakukan ibadah Jangan posisi seorang dalam kondisi Ibaratnya Yus kita itu manut dengan yang maha kuasa katanya Ya, dengan kata lain wis manut wae kalau sing apa urip manut saja dengan yang menggariskan kehidupan. Pokoknya kita bersungguh-sungguh. Apa yang Allah tetapkan kita terima. Subhanallah pun neraka yang melebur kan begitu bahasanya. Suruh masuk neraka ya masuk. Nah, kalau dimasukkan ke dalam jannah alhamdulillah mungkin kebenaran ya. Jangan begitu Jangan demikian Kita hendaknya Banyak-banyak berlindung kepada Allah Bukankah Allah Azza wa Jal Berfirman Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhiratah hasan Waqina adabanna Amal yang kita kerjakan Dalam rangka untuk penjagaan Supaya kita Amalkan menjadi tameng menjadi perisai sebagaimana siyam asyiamujunna puasa itu perisai yastajinnu bihal abdu minan nar sebagai perisai bagi seorang hamba dari jilatan api neraka kembali kita mengenal bahwa yang namanya bulan Ramadhan Tahun kemarin kita bertemu Tahun ini tidak akan lama lagi Beberapa hitungan hari Insya Allah Kita pun akan berjumpa dengan Ramadhan Jika Allah panjangkan umur tahun ke depan Begitu <tuh> Yang seringkali terjadi bahwa pada manusia Mengingat tentang kekurangan-kekurangan. Mengingat tentang berbagai macam perbuatan-perbuatan yang ia anggap sia-sia. Sehingga ingin dia perbaiki. Azamnya ya sudah kuat sekali. Keinginan yang sudah kuat sekali. Tapi giliran Ramadan tiba, toh juga begitu saja. Ketika Ramadan tiba, begitu saja. Lebih buruk lagi Lebih buruk lagi Sebagaimana yang dimisalkan oleh para ulama Dalam Persiapan Ramadan Sebagian kaum muslimin Yang mereka itu Ya mohon maaf kadang Sholat timah waktu itu tidak sama sekali Atau sholat timah waktu Dalam keseharian Itu masih bolong-bolong Maghrib ya masih mau Isya katanya Kemalaman Subuh katanya terlalu pagi Belum waktunya bangun Duhur kok panas Asar katanya nanggung Lah kapan kan begitu ya Barakallahu'alaikum begitu Kok tiba-tiba Ramadan datang Semangatnya luar biasa Ini dimisal oleh para ulama Orang yang dagang Orang yang dagang Namanya dagang itu butuh modal tidak Hah? Perlu modal kan ya Meskipun modal kadang bukan kita dari kita, artinya kita mau berdagang kita nggak bawa modal, tapi ada orang yang mau modali tetap ada modalnya, nggak mungkin kan begitu? Tetap ada modalnya. Nah, ada orang yang dalam perdagangan itu tertipu dia, ini barang dia jual ini barang, masya Allah laku laris, laku laris, tapi modalnya nggak kembali, hilang, laris. Laris manis kan begitu, laris barangnya Tapi modalnya gak kembali Nah orang yang semacam ini Gimana dagangnya? Dihitung-hitung manajemen dagangnya apa? Kesimpulannya Hah? Rugi kan gitu ya Rugi Sama dengan orang yang Mempersiapkan Ramadan Persiapan yang luar biasa Lalu dalam posisi Dia mungkin taraweh juga demikian. Selat lima waktu di bulan Ramadan juga demikian. Lah terus hari-hari yang lalu itu ke mana kan begitu? Persiapan Ramadan saja. Persiapan apa? Ramadan saja. Barakallahu fikum. Nah, ada sebagian yang mengatakan ya masih mending lah daripada yang enggak sama sekali. Enggak mending itu. Tetap harus diingatkan tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Mungkin dia termasuk orang yang mau bertaubat, kan begitu? Jangan kemudian langsung kita simpulkan ini siapa ya? Kok nggak pernah lihat? Kok tiba-tiba Ramadan Ramadhan rajin datangi jenengan siapa pak? Saya Fulan bin Fulan misalnya tetangga. Oh, kok baru kelihatan pak? Iya, saya tuh pengen baik sadar. Kok kemarin kemantu nggak sholat? Saya tuh pengen belajar. Oh tidak kepakai pak, itu seperti orang yang berdagang Laris tapi Modalnya, sudah bapak pulang saja Tidak ada manfaatnya Kan begitu, jangan Mungkin ada yang seperti itu Betul-betul dia sadar Bagi orang-orang yang bertaubat Allah Azza wa Jawa membuka apa? Pintu taubat Quliya ibadiyan ladina asrafu ala anfusihim la Lataknatu min rahmatillah Innallaha yakfiru dunuma jami'ah Wahai orang, wahai hamba-hambaku yang bergelimangan dengan dosa, mereka-mereka yang sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan, jangan putus asa dari mengharap apa rahmat Allah, yaitu ampunan Allah. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni segala dosa yang diperbuat hambanya. Mungkin dia orang yang bertobat, ingin membenahi. Subhanallah Suasana beda sesungguhnya Ramadan itu Suasananya apa? Beda Nah Ya ibaratnya Sangar-sangarnya orang itu Kalau Ramadan itu mesti masih apa? Masih ada apa? Ada nilai kelembutannya kan? Coba kalau gak Ramadan Meskipun ya ada juga Satu dua Nah dari sinilah mari kita manfaatkan sebagai bentuk terbiya Karena Ramadhan padanya khasais Pada Ramadhan terdapat pengkhususan-pengkhususan Yang Allah SWT pilih Yang Allah Azza SWT memilihnya Salah satunya ialah apa yang Allah beritakan dalam Al-Baqarah Syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi Al-Quran Bulan Ramadhan Bulan yang diturunkan Padanya apa? Al-Quran Pada Al-Baqarah ayat yang ke-185 Ya mohon maaf Kalau di luar Ramadhan Terbaca tidak Al-Quran itu? kesaharian Se itu terbaca tidak? Terbaca tadi Bribon Jarang Maksudnya jarang itu berarti kadang sehari tidak Sehari iya atau sepekan Tidak satu hari iya gitu hari tidak Sehari lagi iya Nah itu kan demikian ya Di luar Ramadan kan begitu ya Umumnya Padahal kalau dilihat dari sisi waktu Seberapa kan, Misalnya seorang walaupun terbata-bata tidak harus mungkin menyelesaikan satu juz tapi dia baca lebih-lebih ada dorongan menghafal di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara'a halfan al-quran falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka akan dilipat gandakan kebaikannya dan satu kebaikan itu Sepuluh kali lipatnya Karena pada kebaikan itu kadang-kadang dilipat gandakan oleh sepuluh kali lipat. Kadang dilipat gandakan sampai lebih daripada itu, yaitu 700 kali lipat, bahkan kepada azazin katsirah, kelipatan yang tak terhingga. Kelipatan yang ter ter tak terhingga. Itu kelembutan Allah Azza wajalla, maha rahmatnya Allah kepada hamba Tapi lihat kejelekan itu tidak ada riwayat apapun. Ayat apapun tidak ada yang menyebutkan namanya kejelekan jadi padaganda tidak ada dalam hal apa hukuman para kafirku Allah azza wajalla memberikan apa memberikan satu kemuliaan walaupun di sana seorang tentunya lebih berat resikonya seperti bulan Ramadhan itu kalau melakukan perbuatan-perbuatan jelek Tentunya lebih seorang apa? berisiko karena bulan yang dihormati. Seperti seorang berbuat kejahatan di biladul haram, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi juga berisiko di situ. Walaupun berbuat kejahatan di luar berisiko. Nah, tapi itu berbahaya. Nah. Fa ayyul para qawfikum bulan yang Allah turunkan padanya apa? Al-Qur'an. Lailatul Qadri khairun min alf syahr bulan yang di situ Allah khususkan adanya tadi Lailatul Qadr yang pada malam tersebut lebih mulia ketimbang apa Lailatul Qadri khairun min alf syahrin lebih utama ketimbang seribu bulan Demikian pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dikatakan Ajwadunnas. Orang yang nampak Kedermawanannya itu Di Ramadhan Di bulan apa? Ramadhan Kita bersedekah Kita Berta'awun Seandainya harta yang kita tidak miliki Maka ilmu yang kita Sampaikan Seandainya tidak itu Maka tenaga ataupun demikian pula Pikiran kita, barakallah fikum. Maka sesungguhnya setiap Muslim tidak ada pintu yang kemudian tertutup baginya. Tidak ada pintu-pintu kebaikan yang tertutup baginya. Maashallallahu, barakallah fikum. Sehingga bulan yang sangat mulia, bulan yang di Sering disampaikan bulan yang mubarak Tentunya Dua sifat ini Yaitu bulan yang sangat agung demikian pula Bulan yang mubarak Sebuah pensifatan Yang menjadi ciri Khusus Atas bulan-bulan yang lainnya Selain bulan Ramadan. Karenanya pada setiap waktu yang ada pada bulan Ramadhan di situ Allah agungkan dan Allah berkahi dan seorang hendaknya mempersiapkan Demikian pula hendaknya seorang Menggunakan dengan Sebaik-baiknya Di siang hari Betul-betul Tentang puasa dijaga Dan Kita mengenal namanya puasa Walaupun secara syariat Dikatakan Insat An muftirat Afsyiam Menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa Makan, minum atau seorang istri mendatangi atau seorang suami mendatangi istri. Di sisi lain bahawa makna saum, makna puasa secara lugah ialah e, imsat, menahan diri. Di sini meliputi dari berbagai macam hal. Menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik ucapan-ucapan yang di situ tidak bermanfaat. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan dibawa kepada ucapan yang baik dan perbuatan yang bermanfaat. Kembali, ma'asyiral ikhwan. Barakallahu fiikum. Terkhusus pada dua sifat tadi yaitu Bahwa Ramadhan Merupakan bulan yang agung Bulan yang mubarak Sehingga keberkahan yang Allah turunkan Marilah Kita sama-sama mencarinya Dan Seorang tentunya Untuk memperoleh semua tadi dengan bersungguh-sungguh Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal Beritakan alladzi najahadu fina lanahdiyanahum subulana mereka mereka yang bersungguh-sungguh meniti dan berjalan di atas petunjuk kami maka kami akan berikan petunjuk di atas jalan yang kami ridhai sehingga tidak bermakna tentang hadis bahwa Ramadan, jika Ramadan datang syaitan itu dibelenggu dirantai dengan itu seorang dalam posisi memastikan tidak mungkin jiwa ini diseru jiwa ini ada yang membisikkan jiwa ini ada yang mengajak kepada keburukan seandainya seruan-seruan kejelekan Para penghasung keburukan Mereka-mereka yang Mengajak kepada kejelekan Sumbernya dari Syekhwan Maka Di sisi lain Di sana keburukan itu kadang-kadang Memang dari jiwa-jiwa Yang punya Kecenderungan kepada kejelekan Ada namanya jiwa itu Memang cenderungnya kepada kejelekan fikum. Sampai-sampai Ramadhan pun Tidak terpanggil Sampai-sampai apa? Ramadhan Yang semestinya orang itu sadar Ramadhan Tetapi dia juga tidak sadar Semestinya Ramadhan Yang disitu pernah dengan barakah Dia mencari barakah Dari sisi Allah Karena Al-barakatuh subutul khair Namanya barakah ditetapkannya kebaikan pada seseorang. Kalau seorang telah mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, orang mungkin menganggap bahwa dia tidak berharga. Orang mungkin menyangka bahwa dia itu seorang yang tidak berhasil. Jika Allah menghendaki bahwa dia orang yang diberkahi, dia orang yang senantiasa kebaikan itu Allah berikan padanya, seorang tidak perlu kecil hati. Tidak perlu apa? Kecil hati Karena yang namanya Pujian manusia Yang namanya sanjungan manusia Yang namanya penilaian manusia Yang namanya pandangan manusia itu Kadang Tidak semakin Membuat seorang istiqamah Tapi seringkali Berujung kepada apa? Kepada apa? Ketergelinciran Banyak para ulama yang berkata Ubtulitu bisyuhrah Aku ini diuji dengan Ketersohoran Dikenal Dipuji orang, disanjung orang Nah orang kalau semakin disanjung Dipuji kamu begini, kamu begini Itu bukan kemudian Walhamdulillah kalau saya Dipuji orang banyak Tidak dijelek-jelekkan Berarti saya baik, hati-hati Ini ujian Ini ujian Bisa saja Seorang kemudian setelah itu tersungkur dan itulah seringkali terjadi pada sekian banyak orang Naam, Ketika dikatakan si fulan demikian, si fulan demikian Sebaliknya, jangan kemudian seorang dalam kondisi Menyangka bahwa dengan tidak terdengarnya nama fulan wa fulan Apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan Dan bahkan orang mungkin juga tidak dikenal, orang tidak mengenalnya Sementara dia sebagai orang yang taat kepada Allah dia orang yang bertakwa Dia menjaga kehormatannya Dia menjaga apa yang Allah perintahkan Menjauhi larangannya Tetap seandainya Allah Azza wa Jal Menghendaki dia sebagai Hamba yang soleh Walaupun orang tidak mengenalnya Jangan kecil hati Berapa banyak Kisah-kisah Salafuna soleh Yang seorang dalam posisi Tidak dikenal Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Seorang Lau absama laabar seanding ini bersumpah tentang suatu akan terjadi sesuatu tadi. Nah, iaitu manjurnya tentang apa? Ucapan dia dan doa dia. Waalaikumsalam kembali maashallallahu ikhwah Tentang kekhususan pada bulan Ramadhan hendaknya betul-betul kita manfaatkan demikian pula kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. E, kemudian, mohon maaf ya. Kalau saya sih mungkin masih mau berlanjut, boleh ya. Tapi saya lihat kok kepala sudah pada enam. Jadi maklumat, maklumat itu pembicaraan itu. Kalau sebagian ulama syekh Abdullah katakan jadi al kalam pembicaraan itu dilihat daripada kemampuan membawa kepala. Jadi kalau <laughs> mohon maaf ya, kalau dilihat misalnya matu membawa kepala yang sudah enggak kuat itu ya sudah ini sampai di situ mungkin apa batas kemampuannya. Nah. Eh kemudian barakallahu fiikum seperti yang kita ketahui bahwa pintu ibadah itu cukup banyak Ya, seperti yang kita sampaikan dan termasuk khasais tentang Ramadan dia merupakan apa salah satu rukun apa rukun Islam dia merupakan salah satu rukun Islam yang sebagaimana pada hadis bunil islam ala khams Islam itu dibangun di atas 5 perkara di antaranya adalah apa puasa Ramadan e, pintu kebaikan cukup banyak pintu kebaikan cukup banyak dan namanya seorang itu kebaikan bukan hanya untuk manfaatnya kembali kepada pribadinya Seringkali para ulama mengingatkan Bersungguh-sungguhlah Bersungguh-sungguhlah Dalam satu amalan Yang sifatnya Yata'adda ila ghair Manfaatnya kembalinya kepada Yang lainnya Manfaatnya kepada yang lain Misal Kepada yang lain tadi apakah wujudnya Kepada manusia bahkan Kepada hayawan Sebagai misal Ya, kadang kita di rumah itu kan orang tua punya hewan piaraan. Mungkin ada yang punya kambing, ada punya sapi. Orang kalau belum terbiasa mungkin e, menjiwai misalnya e, memelihara hewan, itu kan yang enggak tahu bagaimana e, kebiasaannya kan begitu. Ini berteriaknya kenapa? Kan begitu. Mungkin dia haus, mungkin dia lapar. dan demikian. Nah kadang-kadang kita disuruh Nah tolong misalnya lembunya Sapinya dikasih minum Kan begitu Loh punya kaki empat Kita aja kaki dua bisa ngambil minum sendiri yang Kaki empat kan tentunya bisa kan begitu dan nanti kalau dilepas Dia lari malah bagaimana Jadi mungkin Seperti itu kadang-kadang kita berat Apalagi pas puasa ya suruh nyari rumput Misalnya begitu ya Suruh ngasih air kan berat Padahal seandainya kita niatkan Bisa saja kebaikan seperti itu. Nanti akan dibukakan pintu kebaikan-kebaikan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita. Dimudahkan urusan kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Membantu seorang yang kesulitan mungkin di jalan. Sepele kadang-kadang. Sepele kadang-kadang menaikkan barang. Yang di situ orang yang terbebani. Berat mungkin dia menaikkannya Susah tidak ada yang membantunya. Sepele kadang-kadang. Dengan kata lain, kadang-kadang kita membutuhkan kepada terbiah untuk mengerti tentang apa? Mengerti apa? Kanan-kiri bahasanya kan begitu ya? ya. Dengan apa yang ada di sekitar itu, kita tanggap. Kita tanggap. Nah, barakatuhikum. Dan itu tidak bertolak belakang, misalnya seorang yang memiliki eh, mata pencaharian, apakah Kapasitasnya dia sebagai petani Ataukah dia sebagai seorang pedagang Ataukah dia sebagai tukang dan seterusnya Tidak bertolak belakang Nah, dia bisa mengukur Dia bisa mengukur Nah, ya kadang-kadang kita iri ya Dalam hal jual beli itu Kita iri Orang-orang tua pada sebagiannya Mencari hidup hanya dengan jualan tempe. Ada mereka-mereka tuh yang sudah tua, itu dibungkus. Ada yang bilang mungkin dengan daun apa ya, bukan pisang. Ada lagi yang katanya bikin enak itu apa daun waru apa daun apa begitu ya, almuhim atau daun jati. Nah, ada katanya yang membuat enak, wabah apa gitu. Itu membikin sehari tidak dia tambah. Sampai ada ekwon yang cerita, saat itu kalau tempe ini itu harus inden. Jadi pesannya hari ini baru dibikinkan nanti Dapat gerilannya tiga hari lagi Subhanallah mau tempe yang inat saja kok begitu Kan Karena memang tidak menambah-nambah Secukupnya Ya mungkin karena kebutuhannya seperti itu Kita sebenarnya bisa mengambil pelajaran Dari hal-hal yang sendemikian rupa Seberapakah Kemampuan-kemampuan yang kita miliki Dari sistem naga Na'am barakallofikum Na'am Kemudian seberapakah yang sesungguhnya kan lamanya seorang ketika menginginkan, mengharapkan suatu ya mendapatkan suatu tentunya pengin lebih, pengin harapnya, harapannya ialah pengin tambah, pengin lebih, pengin nyaman dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin seorang akan bisa apa? mengakhiri jika ketamakan sampai demikian. Ya lait andai kata itu mungkin kita kebalik atau dibalik kita balik untuk perkara-perkara kebaikan. Padahal manfaatnya luar biasa kepada apa hari akhirat. Kembali bahwa namanya kebaikan itu bukan hanya sekedar apa? manfaat kepada pribadi. Tapi juga lebih daripada itu ada perbuatan-perbuatan yang manfaatnya kepada yang lain. Seperti seorang dalam hal bertawun ketika mendirikan Lembaga pendidikan. Kadang masing-masing kita seolah-olah merasa apa? Merasa tidak mampu. Belum dipanggil ustad kok. Kan begitu ya. Belum direkomendasikan sebagai ustad kan begitu. Padahal Masya Allah ya. Dalam hal lembaga pendidikan itu kan membutuhkan ta'awun yang besar. Sisi tenaga. Seperti anak-anak. Mungkin per kelas jumlahnya 10-20 tahun saat giliran untuk kemudian mereka itu setoran kepada hafalan membutuhkan kepada apa? Membutuhkan kepada taun. Kita ada kemampuan membaca dan kita sambil belajar membaca dengan bacaan yang benar sambil kita membantu. Kita luangkan waktu kita ke pondok pesantren, ke tempat-tempat perkumpulan ikhwan yang membuka apa? lembaga pendidikan pengajaran. Tuh, Afan saya punya waktu hanya setengah jam. Boleh enggak? Kapan waktunya pagi? Demikian. Berkumpul dengan itu, insya Allah akan terjadi kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Nah, karena resikonya jika tidak, Anak-anak kita, ya, kita kan semua tentunya senang kalau anak kita itu ada yang mengajar. Sehingga kita apa? Terbantukan. Tapi kalau pikiran semua ekonnya sudah lawang kita juga di SPP Pokoknya diserahkan kepada pondok Terserah bagaimana mengelolanya Kadang terkumpul anak-anak dalam satu kelas 20 misalnya, perjenjangnya Ya kadang-kadang resiko yang ada Seandainya guru yang adanya satu Satu hari mungkin jam setorannya kan pendek Sehingga kadang-kadang anak Dapat setoran kepada guru tadi Satu pekan, satu kali pertemuan Nah Misalnya Juga masalah apa? masalah dakwah. Dakwah kadang dengan apa? kepribadian. Jadi ada sosok seorang tuh yang masyaallah penampilannya memang sudah menyenangkan. Menyenangkan dilihat itu sudah menyenangkan. Belum bicara sudah menyenangkan, sudah tertarik. Itu kan poin tersendiri ya. Sebaliknya ada juga sosok melihat aja sudah apa? ketakutan kan begitu ya. Ini juga masalah tersendiri kan begitu. Nah, misalnya seorang da'i datang Sudah ditakuti duluan kan begitu ya Orang lari duluan Orang sudah antipati duluan Makanya Para ulama Meletakkan nilai Bahwa sebelum Sampainya tentang pengajaran Kepada orang itu Tanamkan dulu simpati Seorang Ibaratnya Kita minta izin Permisi kulonuun di suma, tidak akan membotenkan begitu ya mohon maaf, saya mau ngomong begini, boleh enggak? Enggak boleh, ya sudah jangan dipaksakan begitu ya tapi kalau orang mungkin melihat belum minta izin, oh monggo badin apa kan begitu, enak kan begitu ya belum apa-apa sudah dipersilahkan dibuka pintu dengan lebar-lebar monggo nanti daun apa kan begitu, menyenangkan Dan kalau belum, mau apa ke sini sana pergi, itu sudah berat Sehingga tentang kepribadian Itu juga memiliki poin tersendiri Fikum. Memiliki apa? Poin tersendiri Ya tentunya keluhan-keluhan yang cukup banyak Di tengah-tengah masyarakat Dari dulu pembicaraan-pembicaraan Masalah seperti itu Ya ada sebagian ikhwan mungkin Semangatnya dalam berdakwah <tuh> Ya mohon maaf ya Kalau kita mungkin menyinggung kepada Salah satu Jamaah tertentu, misalnya jamaah tablik, itu kan dalam hal apa ya e, berdakwah mereka punya semangat tersendiri. Habis selesai sholat biasanya di, ada yang berdiri di pintu tanya satu persatu, bapak mau kemana? mau pulang? Pak ini ada majus ilmu begini-begini. Jadi pada berjuru rumah begini nonton televisi dan sebagainya. Kan belum tentu orang pulang mau nonton televisi. Kadang ada sedikit pemaksaan. Sebelum itu kadang mereka berjalan ke rumah-rumah diketok pintunya satu persatu nanti habis maghrib sampai isya ada kalau dulu mungkin dikatakan bahaya sudah mulai ada apa ya peningkatan sedikit nanti ada taklim begitu nanti ada taklim yang isi usad bulan kan begitu malu antek ekwan itu ya mungkin allah saking semangatnya Suatu ketika dia pergi istrinya yang nanggapi kata e, Bapak ada enggak ada lagi pergi mungkin ada pesan ada pesan bahwa nanti maghrib dengar bahwa ini jamat tabligh istrinya juga semangat disodorkanlah apa tulisan-tulisan yang bantah nih baca situ biar kamu-kamu kan begitu ya dari bawah pintu diselopok begitu ya walaupun dia diam tapi disodorkan jawaban-jawaban tentang fatwa-fatwa ulama tentang sesatnya, misalnya jamaah tablikan begitu. Ya, namanya seorang istri kan begitu kan, semangatnya sampai seperti itu. Ternyata membawa masalah. Laporlah, ya. Saya tadi untuk pintu itu langsung kok disodori begini, diperkarakan. Terjadi keributan. Ya. Sang suami datang, dengar, mas, tadi ada jamaah tablik dikan bantahan. Biar, biar begitu. Harapannya apa? Sebagai bantuan kepada suaminya untuk berdakwahkan dulu. Diperkarakan. Terjadi masalah di masjid. Alhamdulillah takmir sudah apa menengahi. Ya sudah. Ini mungkin terjadi satu kesalahpahaman dan demikian-demikian. Ah, muhim takmir mungkin dalam posisi ingin ngomong dua-duanya kan begitu. Dari jemaah tabligh juga mungkin sudah ngomong minta maaf atas perlakuan kami. Indak, si suami tetap pingin. Indak, pokoknya mau saya laporkan Pak Lurah. Keadilan Lurahnya simpati kepada jamaah Tantri. Tambah ruginya kan begitu. Jadi barokatulahikum dalam dakwah. Walaupun e, betul ya, sekian banyak kelompok-kelompok dakwah yang hari ini juga mereka kencang dalam mendakwahkan, menjajakan tentang apa? Ideologinya ataupun manhajnya, walaupun di atas kebatilan tetapi kita juga harus Dengan baik Dalam hal mengemong Contoh lain Ada ekhwan yang semangat menyebarkan buletin pak buletin saku atau buletin yang lembaran Diketok pintu Pak ini tolong dibaca Diketok lagi Pak ini tolong dibaca Kan tidak semua orang kemudian ketika diketok pintunya Terus disodori Kasih majalah, kasih ini Belum tentu kemudian lega Ini apa ini, baca dulu Pak Kok pas judulnya begini, baca dulu Jangan popi dulu, jangan antipati dulu Jangan baca dulu pak Selesai nanti lapor dengan saya Belum tentu ya Orang kadang-kadang mau ngasih majalah Itu kan sembunyi dulu, ngobrol dulu Panjang lebar, walaupun membicara masalah dunia kerjanya apa, gini pak Mohon maaf tinggalnya di mana, Terus muter-muter, pas sudah kena Baru masuk, mohon maaf pak Bapak suka baca, oh iya saya senang Boleh baca ini Kok baru lihat ya, coba bagus ini. Ada yang lain nah, masukkan begitu. Jangan sak bandel bawa pak baca pak. Nah, jangan penjil dulu. Nah, Di sini banyak ilmu. Gak nah, sampai yang sudah baca belum belum juga. Nah, repot ini. Kadang-kadang kita sampai kepada kita majalah kita juga belum baca kan begitu. Isinya apa ini mas? Ini. Saya juga nggak tahu pak. Baca dulu nanti kalau sudah selesai beritahu saya. Nah, assalamualaikum. Kadang demikian di antara dalam pintu dakwah adalah apa? apa? tabligh, tablighul ilmi yaitu penyampaian ilmu, disampaikannya ilmu. Dan penyampaian ilmu dengan apa? dengan ta'lim, dengan muhadhorah, dengan khutbah, dengan tulisan. Na'am barakallahu Tulisan bisa bersifat sampai kepada kitab. Kadang seorang ulama menulis kitab itu sebagai apa? Panduan seperti kitab-kitab panduan-panduan khusus masalah-masalah seikhcim misalnya masalah panduan puasa masalah bagaimana cara sholat Nabi kan begitu ada juga yang sifatnya membantah para ulama menulis hati-hati misalnya dengan ideologi-ideologi yang membawa kepada kekufuran misalnya para kelafiko nah, itu kadang dengan tulisan. Nah kadang kita tidak mampu menulis kita pribadi tidak mampu menulis ya kita baca dulu isinya kita terlaha kemudian kita mapan ingin kita sampaikan kepada orang lain nah baru kalau kadang kita hadiahkan berhubungan dengan kesempatan ini bahwa para asatid kemarin sempat berbicara terkhusus terkhusus negara kita Indonesia yang mungkin beberapa hari terakhir ini sempat digoncangkan dengan berita-berita isu terkait dengan komunisme baik dari para tokoh-tokoh liberal yang menanggapi itu tidak perlu apa ditanggapi secara serius karena itu hanya jadi-jadian saja bukan kenyataan ada sebagian mengatakan itu hanya hantu-hantu saja. Itu hanya, eh, mungkin dengan bahasa yang lain, penampakan-penampakan eh, yang tidak sesungguhnya. Padahal kita mengenal bahwa tentang komunisme itu memiliki ideologi yang baltin. Memiliki ideologi yang baltin, walaupun mereka menyusupkan dengan istilah sosial. Tapi bentuk sosial mereka itu bukan sosial yang ada dalam tuntunan Islam Islam memperhatikan rakyat-rakyat yang dalam kondisi tidak memiliki Orang kaya diperintahkan bersodakah Kan begitu Orang miskin tidak kemudian direndahkan nah, Inna akramakum inda Allahi Sesungguhnya orang yang paling mulia Di antara kalian, di sisi Allah Ialah orang-orang yang bertakwa, orang miskin Dengan ketakwaannya, dia menerima Dengan apa yang Ia Atau yang Allah tentukan padanya Dari kristi, dia akan Mulia di sisi Allah, walaupun Waktu di dunianya, dia dalam Kondisi, bukan termasuk orang-orang Yang eh, hidup Kecukupan Dan Namanya Kemiskinan, demikian pula Kekayaan atau orang kaya, orang miskin itu terus akan ada, terus akan ada. Namanya apa? Kemiskinan. Demikian pula adanya orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu juga bukan kemudian hartanya dilampas Sebagaimana Rasul saw mengirim muad ke Yaman, ketika mereka telah diajarkan tentang masalah Islam, kemudian mereka menerima Islam diperintahkan bersodakah dan diingatkan wa iyyakum wa qaraima amwalihim iyyakum wa qaraima amwalihim hati-hati kamu dalam menghadapi orang-orang yang punya dengan harta-harta yang mulia yang mereka miliki jangan mentang-mentang dalam posisi kita sebagai para penunggu zakat terus kita rampas tidak Sejak ada ketentuannya Sejak ada ketentuannya Jangan sewenang-wenang Dan ini banyak kasus Yang kita jumpai ya, Ngaji Tiba-tiba ada Dekat dengan kita orang-orang yang punya Mas-mas Penghasilannya apa mas? Kok oh, mobilnya ini ganti ini Biasa-biasa aja kok Ya paling perbulannya itu Masukan saya itu ya sekitar 500 juta Atau berapa kan begitu itu yang rutin, nah belum nanti yang tambahan-tambahan. Oh kalau begitu bisa apa cepat-cepat bantu doa mas ini begini mas kan begitu. Kadang-kadang ya. orang sudah apa, sudah eh, merasa terbebani. Apalagi kalau sampai ada kasus-kasus yang sifatnya individu, nang individu. Buat dibantu saya masai dalam kondisi kekurangan saya sulitnya di kerjaan begini dan seterusnya. Barakahi kum maasholihullah dalam rangka untuk mewujudkan dalam rangka untuk mewujudkan yang dikatakan tebar dakwah, tebar majalah. Sempat kemarin kita berkumpul dengan Asyhadit bahawa kita akan mencetak edisi khusus tentang e, membantah. Ataupun menyingkap tentang faham Komunis ini Dan insya Allah sebagai bentuk eh, Salah satu Bentuk dakwah Melalui media Cetak yaitu majalah Kepada tokoh-tokoh masyarakat Misalnya tokoh-tokoh agama Tokoh-tokoh pemerintahan Agar Betul-betul Tersadarkan Bahawa Komunisme itu Walaupun Pada sekian banyak uh, Tragedi Tadkala mereka Melakukan pemberontakan Senantiasa ditumpas Ya kodar Allah Sebagian ataupun banyak Buku-buku uh, yang Menulis tentang sejarah Itu uh, Tentang Film yang dikatakan Sebagai dokumenter Film yang dikatakan dokumenter Itu terkhusus Orang-orang Partai Komunis Indonesia Yang dikatakan PKI itu Membunuh para jenderal atau kiai-kiai atau tokoh-tokoh masyarakat itu tidak terdokumentkan secara apa? Yang dikatakan secara perfilman Sementara sebaliknya Banyak ketika tentara Indonesia, tentara kita Manakala membasmi dan menumpas tentang e, gerakan separatis ini itu justru terdokumentkan oleh mereka. Makanya kemarin sempat ada istilah apa? gali tentang orang-orang yang dulu dibantai kan begitu. Kami punya buktinya. Para kalakum. Al-muhim e, salah satu bentuk kepedulian kita untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin demikian pula kepada tokoh-tokoh masyarakat. Demikian pula kepada seluruh e, jajaran baik dari tingkat mungkin wilayah, daerah Membutuhkan e, upaya untuk sampainya majalah tersebut Dengan kita kemas dari sisi sejarah yang berjalan Dan kita ingatkan dengan apa sisi keislaman Bahwa Alhamdulillah kaum muslimin atau islam tidak mengajarkan kepada kekerasan Islam juga tidak merendahkan kepada kaum miskin fakira. Islam juga tidak mengajarkan kepada orang-orang yang kaya itu sewenang-wenang dengan harta yang mereka dapatkan atau yang mereka miliki. Dan kemarin sempat uh, ada program tentang tebar majalah ini. Sisi pengadaannya itu kita yang mengadakan dengan uh, pembebanan e, per eksemplar yaitu di situ itu kurang lebih biaya mungkin 5.000. <tuh> di situ ada sebagian mungkin dari saudara kita yang di situ punya kemampuan untuk menyumbangkan satu eksemplar, dua eksemplar. Naam barakallahu fikum. Ya ibarat kita adalah uang jajan kan gitu ya. Walhamdulillah kemarin sempat kita di Sleman kita kumpulkan ehon-ehon berita yang kemarin sempat sampai kepada saya itu hampir terkumpul mungkin 5 ribu lebih e, walaupun terbentuk ataupun terkumpul uang, hampir 30 jutaan yang kemarin sudah terkumpul, itu untuk pengadaan majalah karena memang mau kita kumpulkan juga dengan tempat-tempat lain dan kemarin sempat kita menginginkan untuk bisa tercetak seratus ribu eksemplar, seratus ribu eksemplar. Walau alam pemberitaan terakhir itu sudah mencapai empat puluh ribu, empat ribu eksemplar yang sudah apa tersanggupi, yang mungkin itu nanti cetakan pertama. Kedirian nanti setelah terkumpul, mungkin seperti yang kemarin kita sampaikan, ada ikhwan yang betul betul di masing masing daerah perkesamatan yang mampu untuk menyampaikan kepada orang-orang yang memang akan dibagikan baik dia posisinya sebagai kepala sekolah atau mungkin dia seorang tokoh eh, agama atau tokoh masyarakat demikian pula di situ mungkin nanti meliputi orang-orang yang mungkin dianggap penting di daerah tersebut monggo dalam hal ini ialah kita sama-sama untuk memperhatikan bahwa dalam dakwah itu bukan hanya sekedar kita belajar kemudian mengambil pelajaran kemudian kita sebarkan. Sisi lain di sana banyak media-media yang mendukung, yang tentunya para ulama di zaman dahulu mereka juga berbuat dalam hal ini dan alhamdulillah sampai hari ini salah satu media yang media cetak yang kita miliki eh, seperti Majalah Syariah yang terus di bawah naungan bimbingan para asatid untuk senantiasa menyampaikan ilmu melalui media cetak. Wallahualam demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan demikian pula ada perkara yang uh, kurang sopan mohon maaf sebesarnya kita cukupkan barakalawwikum. Al-Swāḥa lā Qaḍā mīḥamdik, ašḥadu aļa illa anta astafruka wa tuḇilayk, wassallāhu aļa Nabiyyi muḥammad wa aļa aālimi wa sāḥbī wa sallam, wa aḫru dawāna aļi rabbil alamin. Wassalamu 'alaykum wa rahmatu wa barakatuh.